Dari bumi Palapa dia dilahirkan Tentu ada SMP Indonesia Ada Ramayana juga ada perdana rekod Surabaya Siapa dia kalau bukan? Cihan, Audi! Yuh! Palapa! Hai semuanya buat sahabat-sahabatku para saudara-saudaraku Cilo manis sih si manis kiri Jangan lupa like dan komen videoku ya Jangan lupa subscribe channel favorit, perdana recording okay, okay. Salam nah selamat I'm yeah.